Komis Darlun senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian Berita Pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah di Radio City 94,4 FM Locksme, Radio Lawser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, Radio Kluter 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, selasa 14 Desember 2021 bersama saya Ardian Cah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wigunang. Dalun Hafif Pudin, 43 tahun, nelayan yang hilang tenggelam di Aceh Tamiang ditemukan meninggal dunia kemarin. Jasadnya ditemukan mengambang di muara yang berjarak 5 km dari titik tempat tenggelam. Anggota Satgasara Aceh Tamiang, Ahmad, mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan nelayan yang menebar jaring sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun pihaknya harus memutar lebih jauh untuk menuju ke lokasi karena dilarang sebagian warga. Bahkan ketika sudah di lokasi penemuan jenazah korban, Ahmad bersama temannya tetap dilarang melakukan evakuasi. Jasad korban akhirnya dibawa sendiri oleh warga ke tempat pelelangan ikan. Ia mengatakan temannya yang siaga di TPI juga diusir. Untuk diketahui, Afifudin 43 tahun sebelumnya dinyatakan hilang setelah perahu yang ditumpanginya tenggelam dihantam ombak di perairan pusung kapal Serue Acetamiang pada Minggu 12 Desember pagi. Ketua Satgasar Tamiang Khairul mengatakan korban pergi melaut menggunakan but jaring bersama adiknya Ali Idris, 33 tahun, dan abang iparnya Zainal, 35 tahun. Hantaman ombak ini terjadi ketika ketiganya berniat pulang usai mencari ikan bawal menggunakan jaring. Saat akan memasuki muara di ujung Tamiang terjadi perubahan gelombang air yang menyebabkan perahu terbalik. Dalam insiden ini Zainal dan Ali berhasil berenang ke tepi laut. Mereka berenang sejauh 20 meter sementara korban hilang. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah lalu setelah dari Tamiang. Kali ini ada berita dari Sebul Salam bersama laporan Khalidin. Tim Basar Nas Medan dan Aparateni Polri Pak Pak Barat hingga kemarin terus melakukan pencarian terhadap penumpang mobil travel antar Aceh Medan, Sumatera Utara tersebut yang dilaporkan terjun ke Jurang dan masuk ke sungai di Dusun Buludidi, Desa Tanjung Mulia, Sitelu Taliureng Jehi atau STTUJ Kabupaten Pak Pak Barat, Sumatera Utara. Dari informasi yang dihimpun serambi dari Kapolres Pak Pak Barat AKBP Rocky Hamar Paung SH SIKMM, jumlah penumpang mobil naas ini sebanyak 7 orang sudah termasuk sopir. Namun data dan jumlah penumpang tersebut merupakan informasi sementara dan belum sepenuhnya valid. Data terkait diperoleh dari keterangan keluarga korban yang mendata dan menghubungi petugas. Kapolres Pak, Pak Barat AKBP Rocky Hamar Paung mengirimkan data melalui Kapolres Kompol E Sibuea. Dalam data yang diperoleh tertera nama Arman Yusuf pria berusia 50 tahun sebagai sopir dan ia juga mantan kepala desa Arongan Kabupaten Aceh Barat dan dalam KTP lamanya tercatat sebagai penduduk desa Gampung Kubu Arongan Lambali Aceh Barat. Sementara penumpang sebanyak 6 orang masing-masing Muhammad Amri Lubis berusia 30 tahun warga desa Kutatring Labuan Haji Barat Aceh Selatan. Kemudian Fitri Elfriyati Berusia 26 tahun warga Dusun Lungkubu Batang, Desa Padang Panjang, Kuala Pesisir, Nagan Raya, Provinsi Aceh Lalu Tata Agus Nianti berusia 22 tahun tercatat sebagai mahasiswi Stikes Helvetia Medan Tata tercatat beralamat di Desa Senebu, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Korban lainnya bernama Sudarsi, wanita berusia 68 tahun warga Ujung Baron, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Selanjutnya Khairumi berusia 22 tahun, tercatat sebagai mahasiswi stikes Elvetia Medan yang beralamat di ujung Tano Darat, Merbu, Kabupaten Aceh Barat. Terakhir, Masdi pria berusia 49 tahun, berprofesi sebagai karyawan swasta warga kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Sudarlun, dari sumber salam kita beralih ke Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Tiga nelayan asal Tamiang terombang ambing di Selat Malaka setelah kapal mereka karam di Terjang Ombak pada Minggu 13 Desember 2021. Ketiganya berhasil diselamatkan kapal berbendera Malaysia. Insiden ini terjadi ketiga nelayan ini adalah Prastio 24 tahun, Hendra Saputra 23 tahun, dan Musliadi 38 tahun. Mereka berlayar mencari ikan dari kampung mereka di Sungai Kuru, Kecamatan Serui, Aceh Tamiang. Terjangan ombak besar terjadi pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghancurkan kapal motor yang ditumpangi Prastio CS. Kapal mereka pecah karena hantaman ombak dan langsung karam. Camat Serwey Muhammad Hans Marta Kesuma mengatakan insiden ini menyebabkan ketiga korban terombang ambing di tengah lautan beberapa saat. Beruntung kondisi ini tidak berlangsung lama karena melintas kapal berbendera Malaysia. Menurut Hans, ketiganya langsung dievakuasi ke atas kapal dan dibawa ke Port Klang di Malaysia. Dari posisi kejadian, pelabuhan terdekat merupakan Port Klang sehingga dibawa ke sana. Secara terpisah, Datuk Penghulu Kampung Muka Sungai Kuru Alfian menambahkan saat ini proses pemulangan sedang dilakukan melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumatera Utara dan tinggal menuju ke Tamiang. Pemulangan ini melibatkan kantor Sar Medan. Darlun, setelah dari Tamiang, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Suburdani. Setelah berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu seberat 133 kg di Aceh Timur, 9 personil satres narkoba Polres Aceh Timur diberikan penghargaan atau reward. Penghargaan diberikan ke Polres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinurad SIK dalam kegiatan apel pagi yang dipusatkan di lapangan apel Sarja Aryaracana Mapolres Aceh Timur kemarin. Menurut laporan Kapolres Aceh Timur, penghargaan yang diberikan kepada anggotanya tersebut merupakan wujud apresiasi pimpinan kepada anggota dan merupakan hal yang penting sebagai motivasi bagi personil yang lain guna meningkatkan kinerja di waktu mendatang. Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari manajemen pembinaan SDM Polri yang diatur dalam Perkap nomor 3 2011 tentang pemberian penghargaan di lingkungan Polri. Hal tersebut diungkapkan Kabir Humas Polda Aceh Kombes Polisi Winar di SHSI KMSI. Kemudian pimpinan berharap kepada personel yang menerima penghargaan untuk terus mempertahankan kinerja dan prestasi di samping demi kemajuan institusi Polri. Terkait pemberian penghargaan kepada 9 personil Satres Narkoba Polres Aceh Timur ini, Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Haidar SHMM juga menyampaikan ucapan selamat atas penghargaan yang diterima dan berterima kasih atas prestasi kerja anggota di jajarannya tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Sudah dilun kita beralih ke informasi nasional Kondisi pandemi yang terkendali di Indonesia telah membawa optimisme dan kepercayaan diri bagi masyarakat dan dunia usaha Pemulihan ekonomi yang sempat melambat pada Q3 2021 akibat gelombang delta berhasil menunjukkan perbaikan pada Q4 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan keynote address dalam US Indonesia Employment Summit 2021 secara virtual Senin 13 Desember mengatakan sebagai indikator utama ekonomi menunjukkan tren positif. Indeks kepercayaan konsumen pada Oktober 2021 mencapai 118,5 yang mengindikasikan pulihnya kepercayaan dari sisi permintaan. PMI Manufaktur mencapai 53,9 turut menunjukkan perbaikan di sisi penawaran. Berbagai indikator unggulan sektor eksternal menunjukkan ketahanan yang baik hingga akhir November. Hal ini terlihat pada posisi cadangan devisa dan neraca perdagangan Indonesia yang relatif stabil meningkat sejak tahun 2019. Sedangkan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar memiliki tren yang fluktuatif namun masih menunjukkan perbaikan. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menekan kasus positif COVID-19 memberikan keleluasaan bagi mobilitas masyarakat. Selain itu pertumbuhan tabungan kelas menengah juga mulai menurun sehingga diperkirakan konsumsi masyarakat akan meningkat Di akhir acara sebagai penutup, Erlangga menekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional perlu dilakukan dengan kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan pemerintah termasuk juga dalam memperoleh dukungan internasional Kita tutup informasi pagi ini Sudarlun Info pagi penembakan kem pengungsi Palestina di Lebanon menewaskan tiga anggota Hamas merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini Sebuah insiden penembakan terjadi saat prosesi pemakaman seorang anggota gerakan Hamas yang tewas dalam ledakan di sebuah kem pengungsi Palestina di Lebanon Selatan Minggu 12 Desember 2021 Akibat insiden tersebut tiga anggota Hamas tewas Dilansir Al-Zazira, pejabat Hamas Ra'afat Al-Mura mengatakan orang-orang dari gerakan saingan Fatah yang menembak saat prosesi pemakaman seorang Palestina yang tewas dalam ledakan di Kambuj Al-Semali di luar kota Pelabuhan Tiri pada Jumat 10 Desember 2021. Sebagai informasi, Hamas dan Fatah telah berselisih sejak 2007 sehingga mantan partai Presiden Palestina Mahmud Abbas yang dikalahkan dalam pemilihan parlemen di jalur Gaza yang terkepung. Seorang warga kem mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ada perselisihan ketika tiba di pemakaman kem dan tiba-tiba ada tembakan ke arah kerumunan. Penduduk lain mengatakan bahwa ketika penembakan dimulai prosesi pemakaman ditunda dan orang-orang melarikan -orang diri warga tersebut menambahkan bahwa fatah dalam keadaan siaga setelah kejadian tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Pormai, demikian informasi pagi edisi Selasa 14 Desember 2021. Informasi pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM.